Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa, wa, wa na min shururi wa min la, wa man yudlil Wa syahadu an la ilaha illallah wa dola wa syahadu Bapak-bapak, ibu-ibu, Hadirin yang dirahmati Allah, juga pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang disayang Allah, kami sekarang sedang berada di Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Pondok Cikunir Indah dan memang masjidnya juga indah, dibangun oleh oleh-oleh warga sini asli, insinyurnya, arsiteknya memang orang sini asli. Di sini ada dokter, ada insinyur, ada sarjana sosial semua bekerjasama untuk membangun masjid ini. Alhamdulillah, masjidnya megah dan nyaman ya, AC-nya sangat dingin sekali. Ya kami sedang berada di Pondok Cikunir Indah di Masjid Betul Rahman. Acara ini adalah pengajian dua, kerjasama DKI Masjid Betul Rahman dengan Pak Masjid-Masjid dan Musola se-Bekasi Selatan. Dan acara ini juga direlay oleh Radio Rasil dan juga rasil TV. kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik kita mulai saja acara ini. Nah, rasil dan juga pemirsa rasil TV. Kita mulai saja pengajian dua pada hari ini. Mari kita dengarkan guru kita yang akan memberikan ilmu kepada kita. Ustadz Hussein Alatas. Kepada Ustadz Hussein Alatas kami, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa irba Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin Wa alihi wa Rabbana atina min ladunka rahmah wahayi'lana min amrina rasyada Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah akrijna minadzulumati ila nur wahdina ila siratikal mustaqim wajjalna hudatan muhtadin wala tajjalna zalina mudellina birahmatika ya rahman rahim Amma ba'du para jamaah hadirin, hadirat yang berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Baitur Rahman, Pondok Cikunir Indah yang dirahmati Allah Assalamualaikum Jami'an Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Muhammad Yusuf, beserta seluruh jajaran pengurusnya, belikan bola para jamaahnya, belikan bola kepada Ketua Paguyuban, Masjid dan Musallah, Bekasi Selatan, yang berkumpul pada pagi hari ini di masjid yang penuh dengan suasana yang amat indah. Semoga rahmat Allah tercura atas kita semua. Baik yang lahir maupun yang batin Baik untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat dan bangsa kita Di dunia maupun di hari akhirat nanti Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lampau Memperbaiki kehidupan kita yang amat berharga Yang tersisa, yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti Semoga Allah tidak menjadikan kita dari orang-orang yang mengkhianati Allah Mengkhianati Rasulnya Begitu pula mengkhianati bangsa kita Mengkhianati nurani kita Semoga senantiasa kita berjalan dalam kebersihan Kejujuran Berpegang teguh pada tali Allah Meneladani nabi besar kita Muhammad Alaihi Wasallam Dan bersatu dalam agamanya Amin Ya Rabbi al -Arab. Sebelum saya mulai kajian renungan bersama-sama di bawah naungan Al-Quran Al-Karim Saya akan bacakan beberapa ayat pilihan Dari Al-Baqarah, Al-Imran Kita awali dengan pembacaan suratul fatihah bersama-sama ya A'udhu billahi minas rajim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 Wallah, <laughs> Wallah. Sesuatu dan tidak mengurangi Menerangkan Isi-isi Alkitab Dan Allah katakan padanya Qul ma yakunu li'an Ubaddi lahu min tilqai Nafsi In atabi'u Illa ma yurha'ini Katakan wahai Rasulullah Umumkan Di tengah-tengah umatmu Aku tidak punya wewenang untuk menggantikan, mengubah ayat-ayat Allah sekehendak hati. Aku ini hanya seorang rasul yang mengikuti apa yang diwahyukan pada. Oleh karena itu, saya yang bukan nabi dan bukan rasul, yang menjadi pengikutnya juga ingin menyampaikan ayat Allah, menerankannya, tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengubah. Ini kewajiban kita orang yang beriman Yang Allah perintahkan untuk berpegang pada talinya Yaitu kitab sucinya dan agama Allah melarang kita untuk bercerai-berai Bergolong-golongan hingga melemahkan kekuatan kisah Dan akan mengobarkan kebencian permusuhan disebabkan karena kefanatikan kita Tapi di saat kita bersatu dalam Islam, berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk kitabnya, insya Allah kita akan dapat dengan mudah membangun bangsa kita, negeri kita. Masjid yang begini indah, tanpa kebersamaan tidak akan terbangun. Beda kalau masjid ini dibangun dengan bantuan dari luar negeri atau bantuan pemerintah yang Menikmatinya tidak sama dengan mereka orang-orang yang membangun sendiri Menunjukkan keislaman mereka Kesiapan mereka mengorbankan sebahagian milik mereka Sebagai tanda syukur mereka Dan bersama-sama mereka menghadapkan wajah mereka kepada Allah Mereka bersatu dalam masjid menghadapkan wajah mereka Apapun latar belakang suku mereka Bangsa mereka, warna kulit mereka Bahkan apapun latar belakang organisasinya maupun madhabnya Karena semua ini bukan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini merupakan hadirin sekalian ujian dari Allah untuk kita semua Perbedaan ini sebagai ujian dari Allah Tapi yang Allah haruskan atas kita semua Untuk kita pegang sebagai petunjuk Adalah kitab sucinya dan petunjuk Nabi Para imam yang berupaya untuk tampil menerangkan ajaran Allah Mereka bukan Nabi dan Rasul Oleh karena itu sikap kita terhadap mereka Berbeda dengan sikap kita terhadap Rasul Terhadap kitab suci Al-Quran Pendapat manusia berbeda wajar Tapi yang datang dari Allah, dari syariatnya Tidak akan diperselisihkan diantara para imam Oleh karena itu Bapak Ibu Tidak akan menjumpai pertentangan diantara imam dengan imam yang lain dalam syariat Allah Perbedaan terjadi pada apa-apa yang tidak ditegaskan oleh wahyu Yang kembali kepada ijtihad Interpretasi manusia bisa benar, bisa salah, bisa cocok hari ini Belum tentu cocok pada hari esok Maka jangan kefanatikan Membuat kita tersekat-sekat Tapi bersatulah dalam sesuatu Yang akan menjadi ikatan Antara kita semua Yaitu dalam iman dan islam Begitu kita bersatu dalam iman dan islam Kita memandang saudara kita yang berbeda madhab Berbeda organisasi Bukan satu hal yang akan membuat kita saling menjauh Tapi ini merupakan ujian dari Allah Untuk menguji siapa yang terbaik diantara kita dalam amalnya, akhlaknya, tutur katanya dan cara hidupnya Maka mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri kita dengan tuntunan Allah dan bimbingan Nabi Berlomba-lomba untuk membuat dan menghasilkan yang terbaik dengan potensi yang Allah berikan Baik umur kita, kekuatan kita, kesehatan kita, harta kita, pendidikan kita Mari kita bekerja tanpa melihat ke kanan maupun ke kiri Tapi kita bekerja dengan melihat Allah Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian Allah mengetahui bisikan hati kita Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Kira-kira sadar tidak kita ini sebenarnya bersaudara, sedara dan sedagi Bahkan sekandung Kira-kira kita sadari hal ini apa tidak? Kebanyakan dari kita tidak Kita hanya merasakan persaudaraan diantara saudara kita yang berasal dari ibu yang sama Yang dekat dengan kita Padahal kita semua ini apapun suku kita, bangsa kita, warna kulit kita, bahasa kita Kita ini saudara seayah seibu Bukan saudara tiri, saudara seayah seibu Lalu bagaimana kewajiban diantara sesama saudara? Bukankah Allah ingatkan kita pada awal suratul Nisa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna suttaku rabbakumul lagi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Begitu pula dalam surah الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله علي Kita merenungkan dua ayat ini sebelum kita merenungkan tadi ayat yang kita baca Wahai umat manusia Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian hendaklah masing-masing menjaga memelihara dirinya Dalam ketakwaan Tidak keluar dari rel kebenaran Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian Min nafsin wahid Baik itu pria wanita, Baik itu keluarga besar umat manusia, Seluruh yang menempati permukaan bumi ini, Diciptakan min nafsin wahida. Baik jiwanya, jasadnya semua diciptakan dari asal-usul yang sama. Allah ciptakan pasangannya juga, Dari nafsun wahida. dari asal usul yang sama dari jiwa yang sama Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan pria dan wanita maka Allah katakan annisaa syaqaiqur rijal jiwa kaum pria laki-laki sendiri tidak akan sempurna begitu pula perempuan tapi begitu disatukan pria dan wanita Kemudian mereka terikat Dengan ikatan yang sama iman Dan islam Mengikuti petunjuk Allah Mereka akan merasakan kehidupan Mereka baru akan penuh arti Tujuan hidup mereka jelas Mereka tahu dari mana mereka Berasal, kemana mereka Akan pergi, untuk apa mereka Hidup dan bagaimana cara hidup mereka Yang benar Kemudian wa Allah Mengembang Pria, wanita Bersuku-suku, berbangsa Bahasa, beraneka rupa dari sepasang Anak manusia tersebut Yaitu kakek, nenek atau ayah, ibu kita Kalau Allah ingatkan Wattakullah Bertakwalah pada Allah Alladhi tasa'aru Nabi Tempat kalian memohon Kalau kalian memohon Kalian menyeru memanggil nama Allah Wal arham Perhatikan para jamaah Setelah wattaqulloh Wal arhamah Bertakwalah pada Allah Dalam menjaga hubungan rahim kalian Hubungan rahim ini sebatas Ayah ibu anaknya Apa kita semua terikat dengan hubungan rahim Kita semua keluar dari Rahim ibu yang sama Bertakwalah pada Allah Jaga hubungan rahim Innallaha kana alaikum raqiba Sesungguhnya Allah senantiasa Mengawasi sikap kalian Dalam memelihara hubungan ini. Siapa yang menjaga rahimnya Rahmat Allah akan terus Tercurah atas dirinya Yang memutuskan rahimnya Allah akan putuskan dari rahmat Oleh karena itu kita dilarang Untuk memboikar saudara kita Lebih dari tiga hari Harus dikairkan Kalau tidak, rahmat Allah akan Jauh dari kita Dan saudara kita ini bukan yang lahir dari ibu kita yang dekat tidak. Semua hadirin sekalian merupakan saudara kita. Kewajiban diantara kita untuk saling bekerja sama. Apa yang kita cintai untuk diri kita, kita cintai untuk saudara kita. Apa yang tidak kita sukai untuk diri kita, jangan kita berikan untuk saudara kita. Berikanlah apa yang kita suka bagi orang lain. niscaya akan menumbuhkan cinta kasih dan saling menghargai dia Oleh karena itu Tidak ada seorang pun dari kita yang suka diremehkan Dikecilkan Direndahkan Disakiti ataupun dianiaya Apakah patut kita melakukan hal ini pada orang lain Oleh karena itu Allah menjelaskan kepada kita Al karamatul insaniyah Kehormatan manusia Hak asasinya Yang wajib kita jaga dengan ketakuan pada Allah Nabi kita menyamakan Darah manusia, kehormatannya Hartanya sama Dengan hari ke 10 bulan Dulhijjah, di bulan yang haram Di negeri yang diharamkan Allah Ini disampaikan Nabi dalam deklarasi Ketika Nabi Menyampaikan khutbahnya Pada hari sekalian Haji perpisahan beliau Bahwa ketahuilah Darah kalian Harta kalian Kehormatan kalian halam Diharamkan Allah sebagaimana Allah mengharamkan hari ke-10 ini di bulan Dhul Di negeri yang diharamkan Allah Dan di bulan yang diharamkan Allah Berarti manusia apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya Statusnya dia memiliki karamah di sisi Allah Allah haramkan atas dirinya untuk berbuat aniaya pada hambanya Lalu bagaimana kalau seorang hamba berbuat aniaya terhadap sesama Oleh karena itu yang diperlukan bangsa Indonesia ini Kau muslimin menyadari akan kemuliaan dirinya Baik dalam hatinya Maupun kemuliaan saudaranya dalam hatinya Karena kalau dia hanya merasakan kemuliaan dirinya Tidak merasakan bahwa saudaranya juga memiliki hak yang sama Dia akan berbuat aniaya mengecilkan dan merendahkan orang lain Sebagaimana Allah melarang dirinya untuk menganiaya diri sendiri Untuk menodai kehormatannya Allah juga melarang dirinya untuk menodai kehormatan orang lain Oleh karena itu siapa yang mencaci saudaranya Sama dengan mencaci diri sendiri Sampai Allah katakan Jangan kalian caci maki diri kalian sendiri Kita tahu tidak mungkin orang memaki diri sendiri kan Tapi begitu dia memaki orang lain Sama dengan memaki diri sendiri Dia membuka jalan bagi orang Untuk merendahkan dan mengecilkan Oleh karena itu tidak mungkin Kehidupan kita akan penuh keseimbangan dan keharmonian Tanpa kita bertakwa Bertakwa ini artinya Kita mengikuti petunjuk Allah Dalam memelihara keseimbangan dan keharmonian kita Kenapa dengan mengikuti petunjuk Allah Karena Allah Tuhan yang maha kaya Yang maha kasih penyayang Yang tidak butuh kepada kita Maka setiap aturan dan petunjuk Allah Semuanya untuk kepentingan kita Bukan untuk keuntungan Allah Tapi kalau datang dari manusia Tidak akan terlepas dari kepentingan pribadinya Kepentingan kelompoknya Kalau datang dari satu negara Tidak akan terlepas dari kepentingan bangsanya Oleh karena itu Hanya Allah yang hadiri sekalian Maha adil Yang penuh kebijaksanaan Semua manusia di mata Allah Hambanya Tidak ada satupun bangsa yang lebih mulia dari bangsa yang lain karena nasabnya Tapi karena iman takwanya Allah muliakan Bilal yang berkulit hitam Muliakan Salman dari Persia Muliakan Sof, muliakan Suhaib dari Rum Muliakan Khobab ibn al-Arab dan lain-lainnya Karena iman ketakwaannya Sedangkan Abu Lahab, Paman Nabi, Abu Jahal kerabat Nabi Direndahkan oleh Allah karena ingkar dan kekafirannya. Maka setiap orang dari kita ini punya kesempatan. Untuk mengerjakan amal-amal. Yang akan memuliakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Jangan kita merasa kita apa? Lebih kecil. Atau kesempatan kita dibandingkan orang lain jauh tertinggal. Jangan sekali kita memandang kecil diri kita. Ketahuilah. Kalau seorang yang memiliki harta 1 miliar. Dia mengeluarkan 100 juta sama orang yang punya 100.000 mengeluarkan 50.000 yang punya 100.000 lebih mulia. Allah bukan lihat jumlahnya, Allah lihat kebesaran hatinya. Yang memiliki 100.000 dia keluarkan 50% dari hatanya Yang memiliki satu miliar hanya mengeluarkan seper 10. Allah lihat manusia dalam beramal dari apa? Kualitasnya bukan dari kuantitasnya oleh karena itu orang-orang Indonesia kalau dia beriman, bertakwa, beramal berjuang dia lebih mulia dari orang Arab. Kalau sahabat Nabi hidup bersama Nabi akan sebagai sahabat, tapi saudara-saudara Nabi bukan mereka. Saudara-saudara Nabi adalah bapak ibu sekalian. Rasulullah pernah dalam satu hadith Mengatakan, aku akuma terindu Kepada siapa? Kepada saudara-saudaraku Para sahabat mengatakan Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kami saudara-saudara kamu? Nabi mengatakan La, bal antum Kalian sahabat-sahabatku Fa'amma ikhwani Fahumul ladhina amanu bi walam yarawni Fa'kaifa idha ru'ani Saudara-saudaraku yang beriman pada aku Padahal mereka tidak melihat aku Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku Bapak ibu ini jauh masanya dari Rasul Dari etnik bangsa pun cukup jauh Walaupun di atas kita bersatu Tapi kenapa justru bapak ibu Beriman pada Allah Cinta pada ayatnya Cinta pada nabinya Cinta kepada rumah Allah Cinta kepada sesama kaum muslimin Ini merupakan kedudukan yang amat mulia Sekarang tidak terlihat Jangan kita beranggapan Mereka yang hafal Quran Yang membaca dengan suara indah di Mekah Lebih mulia dari Bapak Ibu sama sekali tidak Kemuliaan ditentukan Oleh apa? Oleh kualitas Iman, amal dan taqwa Kita pada Allah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mengadili manusia Mengadili mereka sesuai dengan potensi Yang Allah berikan pada mereka Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba. Jangan kita mau kalah dalam kebaikan. Kalau dalam keburukan kita di belakang, dalam kebaikan kita harus terdepan dan Bapak Ibu jangan merasa minder, jangan merasa kecil. Kemuliaan Bapak Ibu dilindungi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan juga dari asal-usul yang sama. Kemudian Agama yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup manusia Dari mulai Adam Sampai kepada Nuh Sampai kepada Hud Saleh, Ibrahim, Lut Kemudian dilanjutkan pada anak keturunan Ibrahim Ishaq, Yaakub Kemudian Musa Daud, Sulaiman hingga Nabi Terakhir dari Bani Israil yaitu Isa ibn Maryam Begitu pula melalui jalur Ismail Sampai kepada nabi terakhir Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Yang dibawa oleh mereka Semuanya sama Mengajak kita untuk Bersatu dalam Agama Allah Menyembahnya dan tidak bercerai Oleh karena itu pesan Dari Ibrahim, dari nabi kita semua Wala tamutunna illa wa antun Nah saya ingin tanya pada Bapak Ibu. Kalau pesan Allah agar kita hidup mati dalam keadaan muslimin. Bagaimana kalau sebahagian dari kita memilih untuk hidup berkelompok-kelompok dan bergolong-golong. Kira-kira Allah akan ribau pada mereka atau tidak? Pada ayat 30 dari suratul Rum, Allah mengatakan. Wala takunu minal musyri. Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik Kita bertanya, siapa yang kau maksudkan dengan mereka ya Allah Minalladina farrapudinahum Itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka Hingga mereka berfirqoh-firqoh bergolongan-golongan Wakanu syia'a Kullu hisbin bimaladihim farihud Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada padamu Oleh karena itu kenapa kita harus bercerai-berai Bukankah Tuhan kita sama, Nabi kita sama, agama kita sah Kitab kita pun sah Kalau perbedaan pendapat pada masa Nabi pun terjadi antara sahabat Nabi Tapi pendapat pada apa yang tidak ditegaskan oleh Om Dimana pendapat dibutuhkan dalam menghadapi setiap situasi, kondisi Kondisi berubah, pendapat bisa berubah Sebagai contoh, kalau ada dokter yang datang dalam pengajian hari ini, pasti dia akan menjawab. Tiga-empat pasien dengan kasus yang sama belum tentu obat yang diberikan sama. Kalau berat badannya berbeda, atau ada kemungkinan hari ini sekalian, pasien energi terhadap obat, tertentu. Walaupun obat tersebut, Merupakan obat yang terbaik Tapi kalau diberikan Akan menimbulkan bahaya yang lebih besar Si dokter akan menggantikan Dengan obat yang lain Walaupun kasusnya yang sama Saya ketemu saya punya Teman Wajahnya hangus semua Karena diberikan obat Oleh seorang dokter Saya tanya kamu makan bakterim ya? Karena kasus penyakitnya Kebetulan pencernaan Betul Ustaz Saya bilang seharusnya dokter sebelum memberikan obat itu bertanya Kamu ada alergi terhadap bakteri apa tidak? Wajahnya hangus Alhamdulillah tidak terjadi yang lebih berat Karena mengandung sulfat tidak cocok dengan dirinya Ada obat-obatan yang dengan mudah bisa menimbulkan alergi Saya punya istri makan obat katakan pengencer darah Seperti ascardia Saya berikan lagi plafik Karena kebetulan darahnya lagi mengental Gak lama kemudian Detak jantungnya meningkat Keringat dingin terjadi energi Dan darahnya langsung drop Akibat apa? Saya juga salah Tapi karena kondisi malam hari Darahnya mengental Dia merasa agak berat Saya berikan dua-duanya Seharusnya Jangan dua-duanya Mendingan dua dari jenis yang sama Daripada dicampur yang kadang-kadang Tidak cocok bagi seseorang Di dokter bisa memberikan resep berbeda pada pasien yang kasusnya sama Karena kondisinya begitu pula seorang alim, seorang dai Bisa dia memberikan bimbingan petunjuk kepada masyarakat Situasi, kondisi, keadaan bisa melahirkan perbedaan fatwa Satu orang di kampung bertanya Ustadz, berapa fidyah yang saya mesti bayar kalau saya meninggalkan puasa Kita tanya, berapa kebiasaan kamu makan? Karena di kampung sama di Jakarta berbeda. Betul dari sekalian? Jadi harus diberikan sesuai dengan apa yang biasa dimakan. Oleh karena itu, guru setempat yang tahu yang lebih layak untuk memberikan fatwa tergantung situasi kondisi yang dihadapi. begitu pula sahabat Nabi dalam memberikan fatwa. Nah, fatwa-fatwa ini kembali kepada ijtihad. Yang terkadang sifatnya situasional dan kondisional Pernah dengar gak Imam Syafi'i Ridwanullahi Aleyh Ditanya di Irak dia memberikan fatwa Ditanya di Mesir memberikan fatwa Bahkan di Mesir dua fatwanya bisa berbeda Ulama yang berilmu tahu itu wajar Tapi orang yang awal mengatakan Imam Syafi'i pelin plan Kalau dalam syariat yang datang dari Allah Dia tidak akan berbeda dengan Maliki dan lain sebagainya Tapi dalam fatwa Berbeda masa, kondisi Orang yang bersangkutan Terkadang fatwa yang diberikan Berbeda satu dengan lain Kalau tidak percaya Ada beberapa dokter Yang katakan Tamat dari sekolah yang sama Kemudian mereka buka praktik Coba satu orang yang sakit Bawa kepada setiap dokter tersebut Lihat resep masing-masing Sama apa tidak Tidak sama Kira-kira boleh gak saling menyalahkan? Artinya apa? Dokter masing-masing dengan apa? Dengan diagnosisnya. Berbagi macam jenis obat untuk hal tersebut banyak. Dengan ikhtihad dia, dia memilih katakan satu sipro. Satu lagi katakan memilih umpamanya amoksilin. Itu masing-masing dengan hak. Begitu pula dalam fikih beda dengan syariat yang datang dari Allah SWT. Jadi jangan kita karena perbedaan pendapat langsung kita mengelompokkan diri berfanatik pada kelompok kita dan loyalitas kita hanya kepada kelompok ini merupakan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita dalam syirik dan api neraka. Tapi hendaklah kita semua menyadari bahwa kita punya Tuhan satu, nabi kita sama, kitab kita sama, kalau orang bertanya siapa kamu katakan anak muslim. Dan nahnu muslimun ini akan mempererat hubungan kita, akan memberdayakan potensi kita, dan akan membawa keberkahan sebagaimana para jamaah yang membangun masjid ini. Ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang mampu untuk memegang bidang administrasinya dengan kebersamaan, terbangun satu bangunan yang amat indah. Begitu pula bangsa ini tidak mungkin dapat dibangun tanpa kebersamaan. Nah kebersamaan ini harus ada ikatan Ikatan tersebut diantara kita Yang paling indah adalah iman Oleh karena itu wala kita semua Orang yang beriman adalah wala iman Loyalitas keimanan Bukan loyalitas madhab Bukan loyalitas sekte Bukan loyalitas golongan Bukan loyalitas etnik maupun bangsa Loyalitas yang tadi saya sebutkan Itu namanya loyalitas kepada tohud Sedangkan loyalitas kita pada Allah Atas dasar loyalitas kita pada Allah Ta'ala Kita loyal pada Rasulnya sebagai duta dari Allah Atas dasar loyalitas kita Pada Allah dan Rasulnya Kita loyal kepada sesama orang yang beriman Mengingat kebersamaan membutuhkan Pemimpin, maka dengan sendirinya wala dan loyalitas kita Akan memilih wali pemimpin dari orang yang beriman Ini merupakan ujung tombak wala ini Inti dari keimanan Kalau iman tanpa wala Imannya tidak berarti sama sekali Jadi Allah perintahkan kita hidup bersama Bukan sendiri-sendiri Nabi diutus bukan hanya mengajarkan salat Bukan mengajarkan puasa semata Atau berumrah maupun berhaji Nabi diutus untuk membimbing kita Bagaimana kita hidup dengan benar Nah saya ingin bertanya Tanpa ada kebersamaan Tanpa ada ikatan Tanpa ada pemimpin Yang memimpin kita sesuai dengan wala dan loyalitas kita Kira-kira apa hasilnya Oleh karena itu saya bertanya bagaimana pendapat para jamaah hadirin sekalian Yang menyerahkan kepemimpinan kepada wali yang loyalitasnya tidak sama dengan kita Kira-kira kita akan dipimpin menuju keimanan, keislaman, keriduan Allah atau sebaliknya Oleh karena itu saya merasa heran hadirin sekalian Kenapa banyak orang yang berupaya untuk melakukan pembenaran Memberikan dalil bahwa kita boleh mengangkat pemimpin dari orang yang tidak beriman Padahal ini merupakan ujung tombak Ini merupakan hari sekalian poros kehidupan kita Dimana kebersamaan membutuhkan ikatan dan pemimpin Ikatan tersebut harus benar-benar berhasil Mengikat kita, membangun loyalitas di hati kita semuanya Maka dengan tegas Allah mengatakan Allah aman. Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah Sebagai Tuhan kita Duta yang datang dari Allah membawa pedoman hidup bagi kita amanu", Dan sesama orang yang beriman Karena kita memiliki loyalitas yang sama kebarang siapa yang mengangkat kwalinya bukan dari orang yang beriman Allah akan kumpulkan bersama mereka di hari akhirat nanti Saya berikan contoh buat para jemaah sekalian Kira-kira pembangunan pembangunan bangsa kita dalam bidang ekonomi dalam bidang sosial sosial ini terikat amat erat dengan ekonomi Dalam bidang budaya dan hukum Sejalan dengan tujuan Islam Atau tidak Bandingkan dengan apa yang Rasulullah lakukan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Dalam waktu 3 tahun Dengan loyalitas Yang sama kepada Allah Kepada rasul-nya orang yang beriman Bisa merebut perekonomian Dari tangan orang Yahudi Orang Yahudi tadinya merupakan Bangkir-bangkir yang menguasai Madinah Memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada penduduk Madinah. Untuk membuat rakyat Madinah meminjam, maka orang Yahudi mengobarkan peperangan. Orang Yahudi dengan pandai, seperti saat ini ada Amerika, ada negara-negara baratnya. Kelihatan hari ini sekalian mereka merupakan negara yang berdaulat. Padahal di belakang mereka zionis dengan ekonomi yang mengendalikan mereka semuanya. Pada zaman itu ada Yahudi Bani Nazir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Khaibar. Setiap kelompok Yahudi ini punya sekutu orang-orang Arab. Mereka merupakan bangkir-bangkir. Bukan orang yang suka bekerja, tapi mereka orang yang deman merantekan keuangan atau meribakan uang mereka. Dari hasil kerja orang lain. Yahudi Bani Nawil berskutu dengan Khazrat Yahudi Bani Quraidoh bersekutu dengan Aus Untuk membuat sekutu ini Memberikan keuntungan buat mereka Mereka mengobarkan peperangan Begitu peperangan berkobar Mereka pinjam uang kepada orang Yahudi Akhirnya harta mereka, aset mereka Semua digadikan Akhirnya disebabkan ketergantungan Maka doktrin Yahudi berlaku atas mereka Seperti nelayan-nelayan yang harus pinjam uang sewaktu akan berlayar. Dari mulai solarnya, kebutuhan keluarganya, dengan perjanjian begitu pulang mereka harus jual ikan mereka dengan harga yang ditentukan. Sepanjang mereka mencari ikan, mondar mandir, semua hasilnya diberikan pada orang yang mengikat mereka dengan uang. Padahal kalau mereka mau jual di pasar bebas mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar Seperti inilah dulu Yahudi berkuasa dan seperti saat ini juga mereka berkuasa Dengan peperangan yang mereka kobarkan senjata mereka laku Dengan pinjaman uang membuat mereka harus menjual aset mereka Hampir dikatakan kota Madinah pada saat itu 90% kekayaannya dikuasai Zionis Nabi langsung masuk di tengah-tengah mereka menghapuskan permusuhan jahiliah. Demikian pula dendamnya. Setelah itu mempersaudarakan di antara mereka. Kemudian membangun ekonomi mereka melalui perdagangan. Hutang-hutang orang-orang Madinah dibayar melalui usaha mereka. Dan dari rampasan-rampasan perang berhasil melunasi utang orang Yahudi. Akhirnya membuat bank-bank mereka mengalami kebangkrutan. Akhirnya setelah umat Islam bersatu mulai maju berkembang Orang Islam tidak perlu lagi pinjam untuk berdagang Mereka berdagang ke Syam, berdagang ke Habasyah Dari uang usaha mereka bukan pinjaman Yahudi Yang membuat keuntungan seluruhnya diberikan untuk mereka Keletihannya ditanggung oleh orang-orang Madi Ekonomi berkembang dengan pesat Dalam waktu tiga tahun pindah ke tangan kaum muslim Ini yang membuat orang-orang Yahudi geram Berkhianat berupaya membunuh Rasul karena kekuasaan mereka melalui ekonomi telah hari ini sekalian tercabut dari orang-orang yang tadinya mereka kuasai. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Kebijakan ekonomi dalam negeri kita. Proteksi monopoli yang berlangsung untuk kepentingan umat Islam atau untuk kepentingan anak bangsa kita secara adil atau untuk kepentingan para taipan? Untuk para Taipan asing maupun asing Dari pasar tradisional Rakyat kecil tadinya dagang Sebagai pemilik modal pengusaha Sekarang di pasar tradisional yang tersisa Rentenir datang memberikan pinjaman Buat mereka pagi sore Para pedagang harus membayar Yang mereka terima keuntungan amat sedikit Terkadang mereka harus berhutang kembali Ini true story, silahkan ke pasar-pasar tradisional Lihat bagaimana rentenir berkuasa di tengah mereka Apalagi kalau sudah ujian masuk sekolah Kemudian kebutuhan untuk menikahkan anak Usaha mereka begitu sempit terpaksa mereka minjam Dalam jumlah besar yang membuat mereka terjajah Sedangkan yang bekerja di mal-mal Hanya sebagai apa? Buruh, budak-budak Dengan gaji tertentu yang tidak layak diberikan pada mereka Dengan sistem outsourcing Dan Pada saat mereka kuat bekerja Pada saat mereka sakit lemah diabaikan begitu saja Jadi saksikan bagaimana 90% perekonomian kita dikuasai asing kuasai asing Dikuasai kalangan Taipan Belum lagi hadiskan kekayaan hutan kita Kekayaan tambang kita Semua dikuasai mereka Sampai hak patent tempek pun dikuasai Amerika Tempek hak patentnya Kemudian kedelainya pun yang bisa kita tanam di negeri kita Harus mereka yang tanam Kalau tidak ancaman untuk hutang luar negeri kita Tidak akan dijadwal ulang Jadi kalau perekonomian bangsa dikuasai Kita hanya menjadi pasar Uang kita hari sekalian Keluar disedot oleh mereka Apalagi yang tersisa buat kita Kira-kira punya kemerdekaan apa tidak Oleh karena itu Kita menginginkan pemimpin Yang memimpin itu Dalam kebijakannya berpihak pada rakyat Membangun pasar tradisional kembali Membuat rakyat bisa menjadi pemilik bukan budak Membuat lapangan pekerjaan betul-betul terjadi pemerataan di tengah-tengah masyarakat Bukan monopoli yang dilakukan oleh para taipan Dengan mal-mal yang mereka bangun di mana-mana tempat Bapak ibu jangan merasa bangga kalau bisa belanja Dengan menggesek kredit card atau dengan ATM atau dengan cash Jangan merasa bangga mempunyai kelebihan dibandingkan saudara-saudara kita Sebetulnya kita masuk dalam perangkap yang telah mereka buat Uang kita bukan untuk bangsa kita Bukan untuk rakyat kita, bukan untuk saudara kita Tapi uang kita masuk dalam kantong mereka Hitungan detiknya Masuk bukan lagi jutaan Tapi bisa ratusan bahkan sampai ribuan miliar masuk kantong mereka Kira-kira ada gak semangat di hati kita untuk merdeka? Kira-kira mungkin enggak saya atau bapak Seorang sendiri-sendiri berjuang untuk keberdekaan Mustahil harus bersama Dan membutuhkan pemimpin yang bijak Dimana kebijakannya adil Untuk kepentingan rakyat Dia kembali membangun ekonomi rakyat Membangun wirausaha Kalau bisa membangun di setiap kota Saja ratusan ribu pengusaha yang mandiri Diberikan pinjaman Tapi pinjaman yang tidak berbuga Yang bisa membangunkan dia Dalam waktu relatif singkat perekonomian akan pindah Kalau sekarang, kalau kita berani macam-macam terhadap para taipan tersebut. Begitu mereka hentikan distribusi. Mereka lakukan penutupan yang mereka kekuasai dari berbagai macam kebutuhan logistik. Saya yakin rakyat bakal dewa, bakal bergolak. Begitu mereka tutup, mereka hentikan harga barang akan membumbung tinggi. Ini kesalahan kita selama. Oleh karena itu dibutuhkan kebersamaan. Kesediaan kita untuk bekerja demi bangsa negara kita Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu jangan sering-sering ke mal Jangan sering-sering ke mal Kalau perlu setahun sekali aja Uangnya mendingan gunakan untuk membeli apa? Membeli barang-barang dari saudara kita Biasanya melalui online Ini kalau seandainya penduduk kampung Atau katakan paguyuban, mushollah, masjid, bekasi Bisa menginfantarisir Jumlah usaha-usaha yang dimiliki saudara kita Ada yang dagang baju muslimnya Baik pria, wanita Ada juga kebutuhan-kebutuhan pokoknya kalau bisa kerjasama Tanpa melalui mall Kita bisa mendapatkan kebutuhan kita Uang kita balik kepada siapa? Kepada saudara kita Ini yang kita harapkan Kita ingin bangsa kita yang mulia Bangsa kita yang cerdas Bangsa kita yang santun Bangsa kita yang berpendidikan ini Yang kebanyakan yang beriman, kalau dapat bersatu, sekejap mata kita akan mampu membolak-balik keadaan. Oleh karena itu jangan mau dipecah belah NU, Muhammadiyah, Persi, Syiah, Sunnah. Kita tidak kenal semua nama ini. Kita kenal Islam dan Muslim. Nah saya akan bacakan beberapa ayat tadi dan berikan sedikit keterangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setiap hari ini saya berpikir bagaimana bisa membuat bangsa ini bergerak secara baik, bersatu tidak melakukan kerusakan di dalam negerinya dan bisa memperbaiki ekonomi. Kalau bisa ini kita lakukan, betapa indahnya paling tidak saya pergi meninggalkan dunia membawa sesuatu ke hadapan Allah, bukan menimbulkan fitnah, pertentangan, kebencian dan permusuhan. Ayat yang tadi saya baca dalam suratul Baqarah Manusia pada asalnya merupakan satu umat Karena ayahnya sama, ibunya sama Diciptakan dari asal-usul yang sama mereka merupakan satu um Tapi ternyata satu umat ini berhadapan dengan musuh Musuhnya tidak suka kalau umat ini bersatu Sebagaimana gak senang suatu kakek dan nenek kita di syurga Dia berusaha untuk membujuk mereka Jadi karena seumatan wahidah Ada jumlah yang dibuang dalam ayat ini Faktalafu Tadinya mereka satu umat Tadinya mereka bersatu Ternyata mereka berselisih Perselisihan ini bukan tanpa sebab Persaingan diantara kita Yang mendorong kita berbuat bolem pada saudara kita berbohong terhadap mereka memakan haknya ditambah lagi setan berbisik terus-menerus untuk menjerumuskan kita untuk memperbaiki keadaan umat yang tadinya bercerai-berai ini fa ba'atsallahu an Allah mengutus para nabi memberikan kabar gembira bagi mereka yang menyambut dan beriman wa mundzirin memberikan peringatan kepada mereka yang tergelincir dan menyimpang dari kebenaran waul dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab yang berisikan kebenaran yang tidak meragukan Liah kuma baian nasiahmaan nasi Allah turunkan Alkitab, Agar memberikan keputusan diantara manusia dengan seadil-adilnya Tidak ada sama sekali sikap pilih kasih, diskriminasi karena kelompok, golongan, maghab atau status Hukum Allah seperti air Walaupun dalamnya berbeda-beda, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter Permukaannya sah, hadapan siapapun sama tidak berbeda-beda Kemudian nasimahtafi untuk memberikan keputusan diantara mereka pada apa yang mereka perselisihkan kembalikan pada kitab Allah wamahtabak dijaat hubina lalu Allah terangkan dan tidak terjadi perselisihan diantara mereka kecuali setelah datangnya keterangan penjelasan yang sejelas jelas Jadi mereka berselisih bukan karena bodoh, bukan karena tidak tahu. Justru setelah datang penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya ingin berikan gambaran buat Bapak Ibu. Orang Yahudi dulu, mereka yang menyebar luaskan kabar gembira bahwa Nabi akhir zaman akan datang. Mereka kenal Nabi tersebut seperti mereka kenal anak-anak mereka. Tapi begitu Nabinya datang, mereka berbalik. Kenapa? Karena ternyata yang disampaikan Nabi tidak sesuai dengan, dengan hawa nafsu mereka Tidak sesuai dengan kepentingan mereka Nabi mengajak kepada keadilan Sedangkan mereka sudah terbiasa dengan kebaliman ketidakadilan Agama ditafsirkan sesuai dengan kepentingan Maka Allah bilang Jadi sebab perselisihan diantara manusia Tidak terjadi perselisihan diantara mereka Kecuali setelah datang keterangan Yang jelas dan gamblang Bagian bainahum Karena kecondongan di hati mereka Kebiasaan mereka berbuat aniaya Mengikuti hawa nafsu mereka Kebiasaan Berbuat aniaya Saya ingin berikan contoh Buat bapak ibu sederhana aja Bapak ibu pergi bersama istri Lalu Saudara yang lain Bersama istri Di tengah jalan terjadi pertengkaran Bapak dengan Bapak Ternyata yang salah Si A, yang benar si B Istri si B Tahu bahwa suaminya salah Tapi pada saat Pada saat Diminta menjadi saksi Kira-kira istri si B yang salah ini Akan berpihak pada suaminya Apa akan membenarkan suami orang Atau sebaliknya Istri si B yang salah Istri si A yang benar Kira-kira Suami si B yang istrinya salah Berani gak menyalahkan istrinya Membenarkan istri orang Kira-kira berani gak Si istri bilang ah, Pasti Kamu ni ada main sama dia Sakit hati Kamu berpihak pada istri orang Bukan berpihak pada istri kamu Sebagaimana suami juga yang salah akan berkata Kenapa kamu berpihak pada suami orang Bukan berpihak sama suami kamu Mendingan kamu kawin sama dia Betul enggak? Artinya kita walaupun sama-sama Tahu kebenaran Tapi tidak setiap orang bisa menerima Kebenaran Betul enggak? Ini kalau menyangkut suami istri Kalau menyangkut kelompok Katakan NU sama Muhammadiyah Terjadi pertentangan Antara dua orang Berdebat Yang Muhammadiyah Atau yang NU salah Kira-kira dari pihak yang salah Mau gak menyalahkan temannya Padahal Allah perintahkan kita Untuk menjadi penegak keadilan Walaupun konsekuensinya Yang salah bapak kita Anak kita, kerabat kita Dengarkan firman Allah Ya ayyuhalladina amanu Kulu qawwamina bilqis Wahai orang yang beriman Jadilah kalian penegak-penegak keadilan Syuhada adillah Kesaksian kalian semata-mata karena Allah Walau ala anfusikub Walaupun yang dirugikan diri kalian Awil walidain Atau kedua orang tua kalian Wal akrabin maupun kerabat-kerabat kalian Ini yang berat Kita semua sama-sama tau Tapi begitu berhadapan dengan kenyataan kita harus mengambil keputusan. Ternyata kebanyakan dari kita berpihak pada hawa nafsunya bukan pada kebenaran. Jadi pada dasarnya manusia ini satu umat. Diberikan petunjuk oleh Allah. Tetapi terjadi perselisihan setelah jelas kebenaran. Karena bagian bainohum, kecondongan orang lebih berat pada hawa nafsunya dan perbuatan anehnya. Kira-kira kita perlu membenahi enggak diri kita? Saya merasakan diri saya pribadi ini waduh luar biasa. Satu orang kadang-kadang mata, gimana pada Ustaz? Betul enggak saya punya sikap? Saya tahu dia salah. Bagaimana saya harusnya saya? Kalau saya katakan kamu salah, mungkin dia besok bakal membenci saya. Tapi kalau saya benarkan dia, Allah murka pada saya. Bisa-bisa ini menggelincirkan saya ke dalam api neraka. Karena saya orang yang berilmu Tapi ternyata saya berpihak pada kebaliman Bayangkan Ini yang berat dalam hidup ini bukan menghafal Quran Bukan tamat dari Al-Azhar Bukan berjubah Bukan pandai berbahasa arah Bukan yang berat mengamalkan ilmu yang kita tahu Ini yang paling sulit Dan saya bersaksi atas nama Allah ini yang paling berat dalam hidup kita Nah kira-kira kalau kita saling mengingatkan Watawasul bilhaqi Watawasul bisabri Mudah apa tidak Kalau sudah mulai menjadi kebijakan yang merata Karena pemimpin kita beriman mudahlah kita lakukan? Kemarin dalam dialog bersama Ustadz Hairi murdi Seorang bertanya pada beliau, kok betapa susahnya kita mau mengamalkan Islam ini nggak boleh makanan ini dilarang itu dilarang Saya bilang, susahnya ini karena apa? Karena ini belum menjadi sistem dan kebijakan Di Malaysia Orang kalau ingin belanja walaupun di tempat non muslim, orang Cina tidak boleh sama sekali dia menawarkan coklat yang mengandung lemak babi. Kalau berani dia menawarkan, jangankan menawarkan, kalau orang Islam beli coklat yang mengandung barang haram, si pedagang tidak memperingatkan, tokonya bisa ditutup. Saya punya tetangga berangkat ke Malaysia, masuk ke toko tas Sampai di toko tas, dia minta lihat ini itu Kemudian jatuh pilihannya pada apa? Pada satu tas Dia mengatakan saya bisa lihat, oh gak bisa Bu. Kenapa? Ini tidak dibolehkan Untuk dijual ataupun ditawarkan Untuk orang Islam Jadi bagaimana kontrol Pemerintah terhadap apa Terhadap berbagai macam Produk yang ditawarkan Orang Islam dengan sendirinya tahu Jalur yang harus ditempuh Kalau sekarang simpansi urut Ada yang jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, enggak ada rambu-rambu yang menjelaskan. Ini yang membuat kita bingung. Apalagi badan pengawasan makanan kita ini, betul-betul kejujurannya tidak dapat dijamin. Kemudian lembaga-lembaga yang di atas memperebutkan label halal. Bukan untuk menjamin kebersihan makanan kita, lagi berebut label halal karena label ini... Kalau sampai hari ini sekalian Dia sebagai penguasa pengusahaannya Semua perusahaan-perusahaan yang memproduksi Barang-barang makanan Bergantung padanya Akan menjadi sumber korupsi Betul gak hari ini sekalian Oleh karena itu Alangkah indahnya kalau umat Islam Berusaha untuk menjaga makanannya Karena ini menentukan kebersihan jiwanya setan tidak bisa berkuasa pada kita Tapi begitu kita makan haram Dengan mudah setan Mengendalikan jiwa kita Oleh karena itu dosa pertama yang dilakukan manusia makanya dilarang Ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang pakaiannya tersingkap Auratnya nampak Akhirnya turun ke bumi Padahal tadinya merupakan hamba yang dimuliakan Allah Jadi sembah pertentangan perselisihan Bukan karena bodoh <tuh> Lalu Allah katakan Fahadallahul ladina amanu lima ktafufihi minal haqqi biiznik Allah memberikan bimbingan Pada orang yang beriman Yang ikhlas Untuk menemukan kebenaran Yang diperselisihkan Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim Allah akan memberikan Hidayah petunjuknya Bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus Jadi Allah tidak mengatakan Allah akan berikan bimbingan Bagi Ustaz Hussein Atau bagi Jama'ah Rasil Atau bagi orang NU Atau Muhammadiyah Atau Syiah Sunnah Tidak Yang beriman dengan tulus pada kebenaran itu yang dapat petunjuk. Jadi bukan jaminan seorang ustaz seperti saya ini ya, pasti mendapatkan petunjuk. Kalau saya tidak memenuhi syarat, Allah akan haramkan hidayahnya dari saya. Kalau saya berdakwah yang saya inginkan dunia dan materi, Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu hidayahnya dari kita. Karena dakwah ini mengajak kepada Allah, kita bekerja pada Allah seharusnya imbalan kita datang dari Allah Oh tidak akan sia-siakan kita tapi begitu agama diperjualbelikan akhirnya membuat tanggapan masyarakat terhadap agama juga apa sinis dan tidak merasa bahwa ini misi risalah yang disampaikan dari Allah dan melanjutkan risalah nabinya soal rezki tidak perlu khawatir Allah dialah yang telah memberikan rezeki buat nabinya Melimpahkan kemuliaan bagi mereka, orang-orang yang berjalan di jalan Allah subhanahu s.w. Nah selanjutnya. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Kalau Allah bersaksi, kira-kira kesaksiannya amat dahsyat apa tidak? Kalau seorang datang diminta menjadi saksi Begitu diminta menjadi saksi Apa bukti kesaksiannya Dia akan membawakan satu dua bukti Kalau Allah Alam raya seluruh isinya Apakah tidak menjadi bukti kebenarannya Jangan jauh alam raya Diri kita semua ini Yang Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan Menjadi bukti akan kekuasaan Allah Apa tidak Ilmunya kebijaksanaannya Masih kita ragu pada Allah Alayshallahu bi'ahkamil hakimin Kira-kira bapak ibu saya mau tanya Ada gak yang mau Katakan dilakukan modifikasi Ada seorang katakan dokter ahli Ahli bedah mengatakan Ibu saya fikir kalau mata ibu Satu di belakang satu di depan akan lebih sempurna Atau katakan telima ibu Telinga ibu ditambahkan lagi Atau posisi hidung ibu dirubah sedikit kira-kira ada yang mau gak Kita merasakan yang Allah ciptakan ini Memang sudah paling apa Paling indah, betul gak Kira-kira Pak Jokowi Kalau ditawarkan umpamanya Pak Jokowi Mau gak kamu dimodifikasi Atau anggota anggota MPR, DPR kita atau pejabat kita Mau gak Tapi yang saya heran Kok terhadap hukum Allah ragu Terhadap keadilan Allah Tapi terhadap dirinya ini yang diciptakan Allah Penuh keseimbangan, dia tidak mau dirubah Tapi hukum Allah mereka tolak Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu Tidak bisa main pat kan Tidak bisa main pat -gulipat. Jadi masalahnya ini Pat-gulipat yang menyisihkan hukum Allah Mereka beranggapan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Apalagi kalau jadi pejabat koruptor sumbang masjid disambut Sumbang majelis Taklim disambut bahkan yang paling banyak dapat doa mereka Betul betullah mereka beranggapan amal mereka diterima apalagi ulama yang doanya Hur -hur, kalau dipanggil cepat-cepat ulamanya datang bergegas-gegas jadi mereka merasa dapat perlindungan jaminan dari ulama sama kiai di hadapan Allah mereka yang akan jadi pembela tahutoh sampai di hadapan Allah ulamanya yang lebih dulu dimasukkan dalam api raga Kenapa? Mendoakan orang yang volim Tugas ulama mengingatkan Menegur, bukan mendoakan orang yang boleh Jadi kalau kita doakan pejabat yang korum Supaya dipanjangkan umurnya Diteruskan jabatannya Bapak join ikut serta dalam kevolimannya Tapi kalau bapak beriman Tegur dirinya Ittapillah. Malah diberikan uang Maafah, ini uang dari mana? Kalau ini uang Milik negara, saya tidak berani ber Karena berarti saya join sama Bapak dalam hiyana Tapi kalau uang ini gaji berapa Gaji Bapak berapa coba Banyak pejabat yang gajinya jarang diambil Anggota MPR, DPR kita Jarang diambil gajinya Walaupun lumayan untuk kita 50 juta besar enggak Buat mereka kecil Buat mereka ke kecil Ini bukan omong kosong Berapa orang bilang saya 3-4 bulan gaji saya gak ambil Karena sabetan Sabetannya apa Dan dia bilang, ini komisi kering Apalagi kalo pemimpin komisi orang jujur Wah, bareng-bareng kamu jadi miskin Ini omongan keluar dari mulut mereka Untuk masa-masa kini Bukan bohong Seorang laki-laki Anggota DPR Dia bilang sama istrinya Kamu pilih mana? Air mata atau mata air? istri bilang, mendingan air mata Tapi jangan kamu permalukan kita Di akhirat kita bebas Akhirnya suaminya pegang komisi apa? Yang paling kering Tapi menyangkut kebijakan Dan orang-orang di bawahnya gerah terhadap dirinya Waktu dia keluar dari DPR Rumah tidak punya Padahal kesempatan dia cukup banyak Tapi dimusuhi rame-rame Nah kita berharap rakyat Jangan memusuhi kebenaran Mari bersama-sama kita tata ulang Perbaiki bangsa kita, negara kita Kita mulai dari diri kita jangan Dari orang lain, dari diri kita Jangan terima yang tidak benar Kemudian berbuatlah yang baik Walaupun orang rusak di sekeliling kita Jangan kita ikuti mereka Allah bersaksi Kesaksiannya alam, raya dan seluruh isinya Wal malaikat wa ulul ilmi Syahidallahu annahu la ilaha illahu Allah bersaksi Tiada Tuhan selain dari Allah Ini ke bukti-bukti Kesaksiannya begitu jelas Para malaikat bersaksi Begitu pula orang-orang yang berilmu La ilaha illahu Atau qoh imam bil qist Allah memerintah dengan penuh keadilan La ilaha illahu Wal azizul hakim Tiada Tuhan selain daripadanya Dia yang maha perkasa lagi Maha bijaksana Kalau kita semua bersaksi Bersama malaikat, bersama Allah Bahwa tiada Tuhan selain dari Allah Asal usul kita alam raya Kembali kepada Allah Juga dibawa pemerintahan Allah Dengan sendirinya apa? Kita harus menyatakan keislaman ketundukan kita pada Allah Inna dina inda Allahil islam Maka dari sini lahirlah Bahwa agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Keislaman, kepasrahan, kepatuhan pada Allah Sebagai Tuhan dan pencipta Ini merupakan loyalitas kita yang wajar. Yang berasal dari apa? Dari kewajaran dan fitrah kita semua. وَمَنْ يَتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ هُوَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَاسِرِ Siapa yang mengikuti atau menempuh jalan selain dari Islam, maka tidak akan diterima daripadanya di hari akhirat dia termasuk orang yang roli. Jadi inna dina indi islam wa makhtalafalladina utul kitab Dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli kitab Illa min ba'dima ja'ahumul ilmu bagian baynahum Kecuali setelah datang ilmu Yang memberikan penerangan, penjelasan Sebabnya sama bagian baynahum Karena apa? Kecondongan untuk berbuat kebualimah Siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Maka Allah maha cepat hisab Berapa sih kita hidup di dunia ini? Saya merasa baru pulang dari Mesir kemarin, sekarang sudah berubah semua. Orang bilang usah kok cepat amat ah, tuanya. Saya bilang bukan cepat, memang sudah tiba saatnya. Saya enggak mau saya semir sama sekali supaya saya sadar kalau bercermin, saya lihat diri saya sudah semakin dekat dengan panggilan Allah. Itu merupakan satu hal yang mesti kita banyak ingat. Tapi kalau saya bersihkan sama sekali, saya semir, saya selalu merasa seperti ABG. Akhirnya seperti mobil kop aja, mesinnya tua, body di luarnya yang bagus. Begitu nanjak sedikit apa? Langsung mundur ke belakang. Jadi Allah peringatkan kita semua dengan uban kita, dengan kondisi kita pada saat ini. Bahwa sebentar lagi kita akan melepaskan kehidupan kita. Penyesalan yang paling besar Kalau kita belum melakukan apa-apa Maka saya ingin ajak Bapak Ibu Mari kita bekerja untuk Allah Demi bangsa kita dan negara kita Setelah itu Saya tidak akan berpanjang Kita ingin buat suara-suara tanya-jawab -tanya Setelah itu hadir sekali Kalau mereka mendebat kamu Menolak kamu wahai Rasul فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجِهِيَا لِلَّهِ Katakan, aku pasrahkan wajahku seluruh hidupku kepada Allah um. وَمَنِتَّبَعًا Dan siapa saja yang mau ikut bersama aku وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ Katakan pada para ahli kitab وَالْأُمِّينَ dan orang-orang buta huruf dari bangsa Arab kaum musyrikin yang tidak berpendidikan أَسْلَمْ تُوْمَاوْا Kau gak kalian Islam bersama aku فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِهْ تَدَوُ Kalau mereka mau, masuk ke dalam Islam bersatu dalam agama Allah, berarti mereka mengikuti bimbingan petunjuk Allah. وَإِنْ تَوَاللَّوُ Kalau mereka berpaling, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَقُ Tugas kamu wahai Rasulullah hanya memberikan peringatan, menyampaikan risalah Allah. Bukan menghakimi mereka. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَدْ Allah maha tahu tentang hambanya mana yang beriman, mana yang baik, dan mana yang tidak. Nah tugas saya juga bukan menghakimi orang menyampaikan amanat Allah risalah Allah apa adanya. Saya berharap dengan ini Allah ampuni dosa saya. Masukkan rahmat saya dan berharap jemaah-jemaah kita kaum muslimin di negeri kita yang mengalami kebingungan, diombang-ambingkan oleh kefanatikan. Entar masuk dalam organisasi ini, organisasi itu, Madhab ini, madhab itu, padahal yang di atas mengajak kepada Allah, nabinya mengajak pada Allah, tapi kita mengajak kepada kefanatikan yang membutakan. Masjid Baitur Rahman ini dengan kebersamaan terbangun. Dan saya rasakan masuk rasanya plong suasananya. Walaupun kita perhatikan lingkungan rumahnya bukan lingkungan rumah yang mewah. Tapi dengan adanya masjid seperti ini membuat paling tidak ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Jamaahnya mengutamakan rumah Allah, berkumpul di dalamnya baik dalam salat berjamaah kalau bisa pria-prianya salat di masjid wanitanya juga yang tidak punya ikatan ada anak kecil atau apa bisa salat di masjid Allah tidak wajibkan wanita salat di masjid karena bisa saja datang bulan bisa saja dia ada anak yang mesti dijaga kalau rumah kosong anak ditinggalkan bagaimana jadi tapi kalau kosong tidak ada kesibukan apalagi wanita-wanita yang menopause yang sudah tidak lagi ngurus anak bisa masuk ke masjid Tempat yang baik salat berjamaah mendengarkan nasihat Betapa indahnya harus Mudah-mudahan para jamaah sekalian Bersama masjid-masjidnya masuk ke dalam surga Insya Allah Sebagaimana ashabul kahfi bersama anjing-anjingnya pun apa Jadi bersama-sama Betapa indahnya kalau bersama-sama Semuanya indah Jangan kita aja yang masuk ke dalam surga Bersama istri sama anak kita enggak. Kita gak merasa nyaman Kecuali kalau kita beramai-ramai berkumpul bersama-sama Ayat yang lain insya Allah kita akan lanjutkan Kesempatan yang lain Sebetulnya untuk mengundang saya itu gak repot Pertama saya gak siap dijemput Kalau saya ada mobil Biar mobil saya juga dapat pahala Mungkin dengan mobil-mobil masuk syurga Gak perlu dijemput Gak perlu siapkan juga Biaya untuk membayar saya Karena yang membayar Allah Kalau Allah yang bayar jauh lebih besar Alhamdulillah saya punya usaha Kalau saya mengajar tanpa mengharapkan imbalan Itu Allah kasih usaha saya uh, Luar biasa mengalirnya Allah gak pernah menyalahi janjinya Tapi kalau saya terima dari jamaah Sudah kecil Betul gak? Gak bakal mencukupi rezeki saya yang lain seret Hati gak tenang Gak merasa bangga Dengan apa yang saya sampaikan Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan Tapi saya merasa hati saya sesak Sempit, saya merasa bukan Membawa manfaat Malah kita bergantung pada pemberian orang Kita berharap pemberian dari Allah Ini bukan berarti orang yang mengajar Ustadz di masjid yang mengajar Tidak butuh perhatian Kita ingin masjid ini menyiapkan dana Guru yang mengajar Al-Quran Yang mengajar salat anak-anak Yang mengajar akhlak mereka Perhatikan Jangan penceramah dapat besar Guru yang mengajar susah payah Tidak diperhatikan Sedangkan kalau kursus bahasa Inggris, matematik, luar biasa orang berikan penghargaan. Gurunya datang di sambur, disediakan makanan, minuman. Kalau guru ngaji datang ke rumah, anak masih tidur. Guru suruh nunggu di depan. Enggak ada penghargaan sama sekali. Betul dari sekalian? Jadi kita ingin setiap masjid punya dana untuk membiayai orang yang mengajar. Bukan sebagai pemberian begitu, tapi sebagai bantuan untuk mereka biar mereka lebih fokus mengajar. Jangan mubalek-mubalek Apalagi yang bicaranya humor Bicara porno, bicara kotor Kita berikan imbaran Orang seperti ini seharusnya Ditinggalkan, kalau orang bicara humor Bicara porno sembarangan Menodai kehormatan agama Allah Bangun rame-rame tinggalkan Masa kita mau melecehkan Agama kita Kalau Ahok melecehkan agama kita Gak jadi soal, dia bukan orang is Tapi kalau kita Kita melecehkan Merendahkan Jangan salahkan kalau orang lain merendahkan agama kita semua Demikianlah para jamaah sekalian Insya Allah kalau ada waktu kosong Siapa saja yang mengundang Bisa hubungi mas Krishna Insya Allah tidak ada hal-hal yang repot Tapi kalau waktu itu terisi ya saya minta maaf Kalau kosong kapan saja di musola juga saya mau datang Yang penting waktu kosong Tidak sama sekali mengganggu hak orang lain Insya Allah dengan segala kemudahan Saya siap untuk memenuhi Ini jangan dianggap tarifnya tinggi. Enggak, tanpa ada tarif. Tarifnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wal'afu minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, ada tanya jawab. Kita masih ada 20 menit kalau mau silakan. Kalau ada eh, yang mau bertanya Bagi Anda yang mau bertanya silakan. Ada? Oke, oh, okay, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Maaf, Ustaz. Ya, dalam mengambil keputusan negara yang membawa kemaslatan buat kita semua, tentu mengikuti jalur-jalur sistem tempelaku, yeah. mm. yaitu sistem demokrasi. Nah, dalam hal ini ada satu partai politik Yang tidak asing lagi lambang dari partai politik itu Ka'bah. Hmm. Tapi justru kebijakannya melawan arus nih. Yaitu mendukung uh, calon pertahanan. Nah ini kira-kira tanggung jawab daripada ulama mengingatkan uh, sang pemimpin partai. Sampai di mana Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan tiga pertanyaan dulu ya. Bapak kita nih dari BTN, silakan nih Silahkan Siapa? Oh? Silahkan Ibu di belakang mau nanya? Boleh Kita okay. di belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Terkait dengan uh, info kekinian Info? Yaitu, kekinian Ustadz Kekinian, Yang sekarang okay. lagi hangat okay. gitu ya yeah. Yang sekarang lagi hangat yaitu ahok lah saya katakan hmm. Uh, muncul di beberapa medsos itu ada yang mengatakan bahwa ini kaitan dengan demo Ustadz demo itu apakah uh, diperbolehkan dalam uh, konteks Islam karena saya pernah ada satu di medsos ada se seorang Ustadz mengatakan bahwa demo itu tidak tidak ada dalam ajaran Islam bahkan sampai kepada di uh, Fatwaka telah diponis bahwa demo itu adalah tidak sunnah atau bahkan mengarah kepada bid'ah Nah ini mohon penjelasan terkait dengan e, masalah demo dan yang sekarang lagi hangat Mungkin e, jamaah tahu 4 November adalah hari yang akan kita e, bersama-sama untuk melakukan yeah. sebuah aksi terkait Baik dengan isu-isu nasional sir. Baik terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu di belakang yang. Baik, satu lagi dari kalangan ibu. Kok dua Ibu Enggak, dua, ibu dua juga. Kaw. Ada itu ya. Biar adil ya, Bapak dua ya, Ibu dua. Bapak dua, Ibu satu dah. Ibu Nanti satu lagi. saja. Baik, silakan. Nanti nyusul ibu-ibunya. Habis ah, tolong. Ibunya bisa maju ke depan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Uh, saya mau bertanya, uh, yang saya ketahui kita tidak boleh mengucapkan selamat natal hmm. kepada orang Nasrani, orang kafir. Bagaimana hukumnya jika kita mengucapkan gongsi facay selamat apa tahun baru Cina atau dipawali untuk yang beragama Hindu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Saya gak tau gongsi facay artinya apa? Apa artinya? Saya? Hah? Ada yang tahu enggak terjemahannya? Enggak, Gong si face arti letter -like apa? Saya kurang tahu juga ya. Alaqoleh har, saya bicara mengenai pertanyaan Bapak tadi. Seperti yang saya katakan tadi, wala loyalitas itu dalam agama kita kepada Allah, Rasul-Nya dan orang yang beriman, bukan pada partai. Baik PKB P3, PKS, atau partai yang lain Kalau partai-partai yang menamakan Islam mengkhianati Islam Kita wajib berlepas tangan dari perbuatan mereka Pertama kita peringati mereka, tegur mereka Kalau mereka sama sekali mengabaikan seharusnya umat Islam Yang walaknya harus pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman Yang akan menentukan nasibnya di hari akhir nanti dia harus meninggalkan dukungannya bagi partai tersebut. Karena partai ini lahir dengan dengan lambang Ka'bah untuk mengajak manusia menghadapkan wajah mereka pada Allah. Oh. Nah, sekarang kita lihat dengan naiknya Jan Farid dan sebelumnya juga Rami. Ini partai-partai ini sebetulnya menjadi kendaraan politik, bukan untuk membela kebenaran Banyak partai Islam melahirkan koruptor pengkhianat. Malah kita lihat dari luar Islam kita jumpai orang-orang seperti Gandhi, Nelson Mandela, Hugo Chavez, pimpinan Venezuela, Ivo Morales, Ahmadinejad. Kita jumpai juga betul-betul hari ini sekalian sekian banyak bahkan kita jumpai sekarang pimpinan Filipin Duterte ini. Melakukan pembersihan terhadap pengidang narkoba Amerika marah PBB marah Karena Amerika tidak ingin satu rakyat itu bersih dari narkoba Tidak ingin rakyatnya mencintai bangsanya Negaranya membangun diri mereka Itu pantangan buat para kolonialis Tapi kalau rakyatnya terpuruk dalam pornografi Dalam korupsi Dalam obat-obatan Ini mangsa yang paling empuk Disetir kemana saja mau Ini pejabat kita di atas ini kebanyakan Sudah poru Kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan Sudah keluar dari kebenaran Melindungi yang bolim Membolimkan orang-orang yang benar Dan adil Kemudian media di tangan mereka Mereka mampu untuk membusukkan yang baik membaikkan mengharumkan yang busuk Ini kesulitannya, umat islam sibuk Hanya masalah apa? Jengot Letakkan tangan di sini sama begini Begini atau begini saya celana cingkrang itu pembahasan kita. Dia di di media-media kita hari sekalian. Ini yang jadi pembahasan. Betul jenggot merupakan hal yang mustahab, asal rapi, jangan berbau yang tidak sedap, jangan menimbulkan juga keseraman, rapi seperti nabi memegang jenggotnya sesekal hari sekalian dan bersih, harum. Dan tidak ada kesan kesombongan menganggap dirinya yang paling selamat di akhirat. Temah lembut, mengajak orang pada kebaikan. Tapi bukan agama diukur dengan jenggot, walaupun jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya cingkran, kalau akhlaki tidak baik. Apalagi tidak punya peran positif dalam pembangunan bangsa yang mungkar terang-terangan dibiarkan, tapi yang tidak mungkar dibesar-besarkan. Ini bukan menjadi satu kaum, siapa saja dari kita yang seperti ini. Jadi kita ingin betul-betul kepedulian terhadap umat bangsa negara ini bahagian dari Islam Jangan bid'ah sunnah dibatasi dalam ritual Bid'ah dalam kehidupan kita Artinya kalau kita menjalani kehidupan tidak sesuai dengan bimbingan Allah dalam kitabnya maupun rosul Sunnahnya yang mencontoh nabi dalam kehidupan sosialnya, ekonominya, budayanya, berbangsa, bernegaranya karena nabi pemimpin, bahkan sampai di bedan perang Jadi P3 yang kita lihat pada saat ini berkhianat dan partai-partai yang lain kalau umat dewasa tahu wala mereka untuk Allah Rasulnya orang yang beriman tiap partai yang berkhianat jangan berikan suara kalau tidak suara kita kelak akan ditanya oleh Allah innallaha ya'muruukum an tu'dul amanaati ahliha Allah perintahkan kalian menyerahkan amanat pada ahlinya nya wa idza hakamtum an tahkumu bil adl. Kalau kalian berikan keputusan, berikan keputusan dengan adil. Dan Allah ingatkan kita ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa atiiur al rasul wa ulil amri minkum. Renungkan. Wahai orang yang beriman, taati Allah. Kembali kata kerjanya diulang dan taati Rasul. Tapi pada ulul amri, kata kerjanya tidak diulang. Kenapa? Karena taat pada ulul amri tergantung taatnya mereka pada Allah dan Rasul-Nya. Kalau partai katakan P3 tidak taat pada Allah rasul bahkan berkhianat Buang partainya hari ini sekalian jangan berikan suara biar Janfarid naris dirian saya kenal Janfarid cukup lama hari ini sekalian dari mulai belum hari ini sekalian dekat dengan grup Tommy masih bekerja pada satu perusahaan saya kenal dia dan sama sekali keislamannya tidak menonjol walaknya bukan untuk Allah bukan untuk rasulnya bukan untuk Islam Maka saya heran Orang berduit sekarang bisa beli apa aja Seperti pemilik Lion Air Rushdie Rushdie Kirana Datang ke PKB Memberikan uang 1 T Diangkat menjadi apa Dan dia ingin Kalau bisa menjadi Menteri Perhubungan Supaya paling tidak dia gak diperas lagi hari ini sekali oleh pejabat-pejabat Dan kita lihat bagaimana hutang Yang diberikan pada Rushdie Rusdi Kirana yang tadinya merupakan seorang pemilik travel kecil Sekarang berhubungan dengan Jumbo, dengan Airbus Negara kita hasil uangnya ini dari penumpang kita Sebagian besar masuk ke kantong mereka Jadi kita perhatikan yang kita keluarkan semua apa hari ini sekalian Adalah kekayaan kita Dan tahu gak hari ini sekalian Kita membayar hutang luar negeri kita dengan cara apa Ada orang bilang Ustadz dengan pajak, salah pajak sedikit, pajak kita ini untuk anggaran belanja negara. Sekarang presiden lagi bingung, sampai hal yang kecil mau diambil. Kalau bisa rakyat dicekek sekalian hari sekalian. Sudah susah, kita jual beli bayar, kemudian juga PBB bayar, mobil kita bayar pajaknya, jelas semuanya. Tapi masih diharuskan membayar teks amnesti Betul dari sekalian? Kita membayar hutang luar negeri kita dengan jatuhnya mata uang kita di hadapan barang. Bukan barang naik, bukan. Uang kita jatuh. Kalau tadinya dengan 500 perak bisa beli beras liter, sekarang beras 12 ribu. Berarti bukan barang naik, mata uang kita yang jatuh. Karena pemerintah mencetak uang, melebihi cadangan devisa yang dimiliki, Penguasa-penguasa pengusaha-pengusaha ini mengeruk hadiris kaya uang rakyat dari hasil mega proyek, mega ekonomi yang mereka pegang. Kita terus membayar dari mulai snack melalui Indo Foodnya melalui ini, uangnya diangkut ke luar negeri. Akhirnya mata uang kita semakin hari semakin apa? Jatuh. Belum lagi bursa saham. Aset cuma 10 triliun, mereka bilang 50 triliun, dijual 40% bukan hanya modal kembali tapi garok rakyat hadir sekalian Ini terjadi, jadi kita ini membayar hutang luar negeri kita dengan pandai pemerintah mengambil uang rakyat tanpa mereka sadari Di hadapan barang uang rupiah kita jatuh sedikit demi sedikit Akhirnya nanti terjadi lagi sanering seperti pada era Bung Karno dulu Kalau gak salah pada era Bung Karno tiga kali Pertama pada masa peralihan dari Jepang, dari Belanda ke Indonesia. Tapi pada masa Bung Karno dulu, rakyat diberikan uang. Pada saat terjadi kejadian tersebut, rakyat diberikan uang. Karena mata uang Belanda berubah menjadi mata uang rupiah, rakyat diberikan uang. Boleh tanya orang-orang yang, yang masih mengalami kejadian tersebut, orang yang bercerita pada seorang yang masih hidup. Jadi kita ini berada pada bubble ekonomi balon. Ditiup-ditiup lama-kelamaan beledak. Rakyat kesian, diambil uangnya sedikit demi sedikit. Belum dari pajak, tapi yang paling jahat dari dua hal. Yang pertama, jatuhnya rupiah kita di hadapan mata barang. Yang kedua, melalui bursa sahabat. Saya tahun 2003 beli tanah di daerah Cibubur. Harganya cuma sekitar 150000 175000 Sekarang sudah 5 juta Harga barang yang naik Apa uangnya yang jatuh? Uangnya yang jatuh sekalian. Oleh karena itu Kalau umat Islam membiarkan semua ini Berlangsung tanpa mengontrol Dengan mudah kita Mengalami pukulan yang luar biasa Yang beruntung melalui pasar yaitu kita Mengangkut uangnya ke luar negeri Menguasai perekonomian kita Setelah itu kapan mereka mau Mereka bisa membuat harga barang naik Mereka stop, mereka monopoli, jangan jauh-jauh ibu mengeluh enggak cabe naik. Harga cabe bisa 50000 ribuan sampai 60.000. Ribu. Gaji orang kerja bangunan berapa? Kalau tukang 120.000, 150.000. Kalau kena kesian buat beli cabe sama bawang habis duit. Kenapa? Karena dari mulai perkebunan cabe sampai kepada bawang dikuasai oleh mereka. Kemudian cabai-cabai tersebut pada saat pan dibeli Mereka simpan di cool storage Mereka tahan Begitu cabai langka mereka lepas di pasar Begitu pula bahwa ini sistem monopoli yang berbahaya ini Harus dihentikan Oleh karena itu pada era Soeharto dulu Dengan segala kekurangannya ada KUD Dimana hasil tani rakyat harus dibeli sama KUD Dengan harga yang dipatok tidak merugikan petani Walaupun agak sedikit tipis Masih ada keuntungan Kalau sekarang orang nanem cabai biaya 5000 dijual cuma 3000 oleh tengkulak. Kenapa? Kalau enggak dijual busuk dijual dengan harga yang mereka patok. Kecuali kalau pemerintah menampung hasil-hasil semua itu untuk menjaga hak-hak rakyat. Jadi berkaitan dengan P3 tadi dan partai manapun juga yang berkhianat wajib orang yang beriman yang walaknya untuk Allah rasulnya harus meninggalkan semua ini. Menunjuk orang yang membela agama mereka Bangsa mereka dan kehormatan mereka Nah yang kedua berkaitan dengan demo Kalau berdemo bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar Untuk memperbaiki kondisi rakyat bangsa negara Itu wajib hukumnya Tapi kalau berdemo amar mungkar nahi ma'ruf Haram hukum tergantung pekerjaannya Kalau kita berdemo merusak menimbulkan ketakutan pada masyarakat awam, meningkatkan bahkan berbagai macam dampak-dampak yang negatif Haram hukum. Oleh karena itu, orang yang beriman di saat berdemo keluar, katakan seluruh rakyat Jakarta keluar bersama-sama, berbaris dengan rapi, meminta kepada yang berwenang untuk memenuhi keinginan mereka karena demokrasi kan berasal dari rakyat. Mereka bertanggung jawab dihadapan rakyat Bukan rakyat bertanggung jawab pada mereka Kalau rakyat yang minta Pemimpin yang tidak sesuai dengan Kepentingan rakyat ditukar Mereka harus mengikuti proses demokrasi Yang mereka buat dong Betul gak? Tapi dengan cara yang santun Jangan merusak Jadi kita ingin malah seluruh Jakarta keluar Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Kalau keluar semuanya insya Allah Gak ada orang bakal milih Ahab Orang tahu bahwa rakyat apa? Tidak suka Tapi begitu ada kerusakan, apalagi disusupi, akhirnya orang dan rakyat langsung antipati terhadap mereka. Nah kalau terjadi demo sampai warung-warung diambil, airnya diambil, orang belanja tidak bayar, ini harus dihentikan oleh para pendemo. Oleh karena itu kalau berdemo bahagian dari Amar Ma'ruf Nahimungkar, itu harus kalau tidak, kalau adab turun yang berdiam semua kena. Yang melarang berdemo dengan tujuan baik ini sebetulnya raja-raja dan penguasa Asalnya larangan dari Saudi, karena Saudi gak ingin rakyatnya berdemo Negara menguasai rakyat, bahkan uang rakyat dari hasil minyak dikuasai oleh pemerintah Rakyat Saudi 75% tidak punya rumah Masih lebih baik negara teluk, rakyat Saudi 75% tidak punya rumah Harta kekayaan tanah milik para raja dan amir Segala hal harus ada rekomendasi dari amir ini, amir itu Kalau amir mau ngambil punya rakyat, gak ada yang bisa menolak Nah mereka ingin supaya ulama-ulama ini mengingatkan rakyat demobid'ah Kenapa? Karena membahayakan buat kepentingan mereka Nah ulama-ulama jebolan sana, banyak yang menyuarakan hal ini Karena mereka beranggapan tidak boleh sama sekali keluar dari apa? Dari pemimpin Demo bukan untuk menimbulkan kerusakan Memperbaiki keadaan Kalau rakyat Jakarta semuanya keluar Mengatakan kami tidak menginginkan Ahok Kira-kira yang di atas bisa apa? Kalau Jokowi masih mempertahankan Minta Jokowi-nya mundur sekalian Betul gak hari sekalian? Iya Masa di tengah-tengah bapak-bapak gak ada yang sanggup jadi pemimpin? Masa kalah hari ini sekalian? Jadi sebetulnya Kalau rakyat bisa bersama, demokrasi yang diperalat pada saat ini dikendalikan bisa berubah. Mau gak mau sekarang kita umat Islam kan bukan menerapkan hukum Islam. Proses demokrasi kan. Demokrasi itu kembali hukum kepada rakyat. Kekuatan dari rakyat. Manfaatkan proses ini asal kita menyatukan rakyat. Dan tahu gak, saya kenal banyak orang Cina yang luar biasa hadirin sekalian kepeduliannya terhadap kebaikan. Bahkan mereka antipati terhadap Ahok mulut yang kotor Yang menimbulkan persoalan Dan mereka tidak suka dengan gaya-gayanya Sampai mereka bilang kalau masuk ke tempat kita Kalau itu pukulin Mereka senang-senang bersama para taipan Begitu ada ancaman mereka Lari keluar negeri kita yang menjadi korban Oleh karena itu tolong Dalam berdemo, dalam mengingkari Yang mungkar, jangan berbuat mungkar Jangan orang-orang Tionghoa yang kerja Baik, yang jujur, yang rapih Dimusuhi atau diganggu Karena kita membela keadilan untuk siapapun juga Tapi kalau para taipan Yang merusak, kita harus Menunjukkan sikap kita hadirnya sekali Jadi tetap demo dengan kebersihan Dan keadilan Kemudian berkaitan dengan pertanyaan ketiga tadi Kita dilarang Memberikan selamat Yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkar Yang tidak sesuai dengan agama kita Kalau gongsi facai Menjurus ke arah yang mungkar Ya haram hukumnya Kalau tidak Dengan sendirinya hari ini sekalian apa? Tidak diharamkan nah, Karena saya gak tahu artinya Jadi saya gak berani berikan keputusan Nah berkaitan dengan Natal Kenapa kita gak boleh mengucapkan selamat Natal Kalau kita buka beberapa Dari Google Beberapa enseklopedia yang ada Kita akan temukan bahwa selamat Natal itu Adalah ucapan selamat Atas kelahiran Yesus Sebagai anak Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan Dan Natal Diperingatkan itu belakangan Jauh-jauh hari Bahkan Yesus diangkat dibaptis sebagai anak Tuhan Dimulai tahun 325 Masehi Oleh Konstantin Dengan mengerahkan Orang-orang yang berada pada Paulincet gereja Paulus ya, Memberikan toleransi Mengawinkan antara agama yang dibawa Almasih dengan agama kaum pagan Dan mereka menyamakan Antara Dewa Matahari Zeus Dengan Yesus Akhirnya gereja Paulus berhasil membuat Roma Mengakui agama Mereka bahkan ibu Dari Konstantin merupakan wanita Yang dibaptis walaupun Konstantin sendiri sampai sebelum meninggal dunia baru pada akhir hidupnya dibaptis. Jadi agama hanya merupakan alat saja. Nah setelah itu mulai ada pengakuan dari gereja Paulus bukan gereja Rasul. Bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Gereja Rasul tidak mengakui hal tersebut oleh karena itu mereka diperang dan diburu. Nah pernyataan kita Selamat Natal. Kalau artinya selamat atas lahirnya Isa al-Masih, Nabi dan Rasulullah Tidak ada halangan Tapi masalahnya Pernyataan ini sebagaimana yang mereka inginkan Kita menyatakan dan mengakui Yesus sebagai anak Tuhan Kelahiran di bulan Desember Bertentangan dengan keterangan Quran Yang menjelaskan Sayyidah Maria Melahirkan di bawah pohon korma Di saat buah korma sedang dalam keadaan mengkel Bulan Desember tidak ada korma Karena musim di Dingin, dia hanya ada di musim panas. panas Oleh karena itu Yesus yang mereka peringati Dengan pohon cemara Dengan kapas menunjukkan musim salju Sedangkan Nabi Isa Yang kita peringati Adalah Nabi yang lahir di musim panas Di bawah pohon kurma bukan dalam kandang kambing Dari wanita suci yang tidak berhubungan dengan siapapun tapi dengan kalimat Allah kun fayakun lahir seorang hamba yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita mau berikan salam, salam kita apa? Assalamu alal masih Isa bin Maryam yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'athu hayya. Sebagaimana yang Allah ajarkan ketika Al-Masih mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'athu hayya pakita mengatakan assalamu alayka ya isa ibn Mariam, rasulullah wulittah, wa tamud, wa salam sejahtera bagimu pada saat kamu lahir pada saat dibangkitkan pada saat, pada saat kamu mati dan pada saat kamu dibangkitkan kembali tapi kalau selamat natal Tidak mungkin kita akan mengubah wala kita untuk Allah, Rasul dan orang yang beriman Karena untuk mencari kesenangan mereka Dan tidak mungkin kita akan memberikan pembenaran pengangkatan pemimpin yang tidak beriman Di tengah-tengah orang yang beriman karena ingin menyenangkan mereka Jadi kita ingin mulai sekarang dimanapun juga Wala kita hanya untuk Allah, Rasul dan orang yang beriman Jadi berkaitan dengan gongsi facay dan lain-lainnya Apa saja yang bertentangan dengan iman kita Keyakinan kita Haram bagi kita untuk memberikan selamat Dalam hal tersebut Coba tanyakan Atau buka kamus Apa arti Sifacai, Latar belakangnya Kita kembalikan semua kepada mereka yang tahu Demikianlah para jamaah sekalian Sudah pukul 11 <tuh>. Karena kita ada acara lagi Kebetulan di luar ya. Tapi saya bahagia sekali dikumpul pada hari ini Bersama para jamaah masjid Baitur Rahman, bersama juga Paguyuban Ta'lim, masjid dan musola Bekasi Selatan dengan masjid yang Cukup sejuk dan nyaman Mudah-mudahan juga jamaah kita dari masjid Masjid yang lain Di Bekasi Utaranya, Bekasi Baratnya Dapat mencontoh bapak-bapak ibu-ibu sekalian Bekerjasama untuk membangun Kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami selama ini telah berbuat aniaya terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap masyarakat kami, terhadap bangsa kami. Apabila engkau tak mengampuni kami ya Allah Melimpahkan rahmatmu atas kami Isya kami akan tergolong dari orang-orang yang merugi Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa kedua orang tua kami Guru-guru kami Saudara-saudari kami yang telah mendahului kami dengan keimanan Ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang masih hidup bersama kami Berikan petunjuk bagi kami Angkatlah pemimpin yang beriman padamu yang berpegang pada talimu yang memimpin kami untuk membangun kehidupan kami sesuai dengan petunjukmu menegakkan keadilan membimbing kami untuk mencintai apa yang kau cintai dan menjauhi apa yang kau benci dan kau murkai Ya Allah ya Tuhan kami bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri mi'matmu yang kau limpahkan atas kami Atas kedua orang tua kami Dan bantulah kami untuk mengerjakan amal-amal soleh Dengan sisa hidup kami yang amat berharga ini ya Allah Perbaikilah anak-anak keturunan Sucikan akhlak mereka, jiwa mereka Perbaiki perilaku mereka ya Allah Jadikan mereka orang yang taat padamu, berjuang di jalanmu Dan berbakti kepada ayah ibu mereka Jadikan mereka orang-orang yang berguna ya Allah bagi hamba-hambamu Dan hiasilah hidup kami Dengan akhlak dan kebaikan mereka Dan kumpulkan kami Kelak ya Allah bersama Nabimu Demikian pula keluarga dan para sahabatnya Dan nabi-nabi rasul-rasul Yang kau utus sebelum nabi kami Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah kami ya Allah Orang-orang yang mencintai Keimanan dan hiasilah keimanan Dalam hati kami Dan buatlah kami membenci kefasikan Dan bantulah kami untuk menjauhinya ya Allah Ya Allah senantiasa setan mengintai kami Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian Kau biarkan dia mengalir bersama darah kami Membisik-bisikkan kami ya Allah Hanya kepadamu kami berlindung Kepadamu ya Allah kami bernau Kepadamu kami memohon pertolongan selamatkan Dan lindungi kami, keluarga kami, masyarakat kami, umat kami Dari tipu daya syaitan Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami dari bala tentaramu Yang kau janjikan kemenangan bagi mereka Jadikanlah kami ya Allah bersatu semua dalam partaimu Yang kau janjikan betul-betul keberuntungan bagi mereka Dan masukkan kami ke dalam golongan awliyamu Wali-walimu yang kau berikan petunjuk penerangan Dan keluarkan kami dari kegelapan Masukkan kami ke dalam petunjukmu Dan kumpulkan kelak kami bersama para kekasihmu Robbana ati na mena du karhma oha la Ambri na rošada robban takobal min na inna kante sa mi vol ali bo tuba aada in na innalan ka to bo rohi bolhamdul jero bil alemi bo na mora ko orahma tolokat Habila rimakasi v se San Anatas jeja kaer ta dokan sehat terus dapat memberikan ilmu kepada kita semuanya baik hadirin dan herat diberikan Allah dan juga pendengar Radio Silaturi anda pemirsa Rasiel TV dari Masjid, Betul Pondok Kondok, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anda semuanya saya Muhammad Krishna, Zain, kemudian juga Sandy, Imron, dan Arifin juga Candi Purnama mengucapkan Wa bilha ito bih warahmatullahi wabarakatuh